ko tai lapil laū ti kitat turkam kad ten kassta davo ja kad suverīni pas siigu be komčų tik pas moė tu pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sebuah hadis yang mengatakan al muslimu man sal muslimu namin lisan waya jihi wa orang islam itu adalah orang yang orang orang islam lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya salimmal muslimu namin lisan waya jihiiya yeah. eh dari sini kita pahami betul bahwa Nah, seharusnya, orang Islam itu pandai sekali menjaga lisannya sehingga tidak merugikan orang lain. Dan nah, juga tidak merugikan diri sendiri. Ya, nah, tentu saja termasuk dalam kelompok ini merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri kalau tampak lisan kita itu kita menggunakan untuk melakukan bidah, nawa, fatwa dan sebagainya. Bahkan dalam salat pun itu dijelaskan Rasulullah apa namanya uh, orang dalam kubur yang dia itu disiksa keras karena namimah dan juga karena hmm. tidak bersih tidak di dalam membersihkan kencingnya di di dalam hati sini ya itu dikatakan bahwa orang Islam itu intinya adalah orang-orang yang mereka itu tidak menggunakan desanya sehingga membikin orang lain sehingga membikin orang lain terakan gitu Yeah, kita mulai okay. uh, dari talaqah insyaallah rukitan sekali oke eh bermaksud tadi bisa saja kita apa ibaratnya ya kalau kata orang nanti bikin bikin susah orang dan fasade dari lisan bagi dari, dari mulut kita gitu. Nah, mau kita sekarang kita berusaha semaksimalnya sebagai orang Islam yang memang suka menyatakan diri sebagai orang Islam. Oke. kita jaga betul mulut kita eh sehingga tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Oke. Orang lain selamat dari pembicaraan kita. Dan ada orang mengatakan dijadikannya mata dua kemudian telinga dua kemudian mulut satu itu supaya kita lebih banyak belajar dengan menggunakan telinga dan belajar dengan menggunakan mata daripada berbicara ini eh dan memang demikian kalau kita itu kalau semua yang kita dengar semua yang kita apa namanya kita lihat itu kemudian kita bicara kan Antu juga ada kebaikan dari diri kita yang seperti karena sebagian yang kita dengar, sebagian yang kita lihat itu satu betul dan atau kemasihan dan gitu. No, Oleh karena itu pandai-pandailah kita menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat untuk disampaikan kepada orang lain. Bapak itu kan bibirnya juga dua, Pak. Ayo wis bibirone rene. siji ngomong, mupah, mupah, mupah. ya iso ngomong ngubah-ngubah iso. Eh, bisa bicara kalau bibirnya cuma satu kan. Oh nah, benar ya. Kita berusaha eh uh, untuk menoto, menata, menata diri kita masing-masing ya. Kita perlu pahami betul bewalisan kita dan juga tangan kita, alias amal kita, perbuatan kita itu dikendalikan oleh hati. Dan itu kita fakta hati kita untuk bisa betul-betul mengendalikan lisan. Jangan sampai kemudian ia mengendalikan lisan itu justru hawa nafsu kalau uh, lisan kita itu justru dikendalikan oleh awan nafsu bukan hati nurani kita ya nanti banyak celainya daripada baiknya kan gitu. Oke. Kita sudah paham berapa Nabi yang lalu sudah kita kasih juga ya. Eh uh, udh gue belum salah benar sih inna nafsahu amaru kuntusu ilama rasinarati mengikuti nafsu itu awan nafsu keinginan ya, itu semua biasa mengajak kepada kebaikan kecuali mendapatkan rahmat dari Tuhan dari Allah okay. Maka mari kita kendalikan apa semua apa yang ada pada diri kita masing-masing, apakah, apakah mata kita, apakah kita ya. Betul -betul kita kendalikan hati, yang kita warnai dengan Quran yang gitu. Ya, kita tundukkan lawan arsu kita, kita tundukkan hati kita, kita tundukkan mulut kita dengan Al-Qur'an Sehingga yang keluar dari lisan kita itu sudah, yang baik-baik saja, sudah ter-filter Bahkan hanya sekejar eh, itu rasa saja, ya, itu sudah sudah harus, harus, harus terkendali ya. Grindel, dan sebagainya ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt ada ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, ņemt varēni, kita Allah diberi menjanjikan kepada orang yang bersabar itu akan membalas mendapatkan balasan tanpa batas. Jadi coba Mas tadi di surah surat, -Zumar, ya. surat zumar ayat ke-10 itu. Itu baca permulaannya Quran surah az ayat 10. Kalakanlah hai yeah. hey, hamba hambaku yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang ber berbuat baik di dunia ini, memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Senggūrīna, hanya orang-orang yang bersabarlā, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Jadi, kita inginkan pahala yang seperti apa? Yang kecil, yang yang tidak bergā, yang tidak tambah lagi, ataukah kita ingin yang tanpa batas, yang besar, yang banyak, yang berlipat ganda, yang terus-menerus, yang tanpa batas Nah, kalau kita mengundang yang yang besar, yang bertambah banyak berkah kemudian terus menerus dan jika tanpa batas yaitulah kesempatan kita ya masing-masing berusaha untuk menahan diri dalam ketika nyaman, masing-masing berusaha menahan diri di dalam kesabaran, masing-masing berusaha menahan diri untuk tidak gerundelan, tidak menggerutu ya banker ya hati kita menjadikan diri kita tidak suci tidak bersyukur kepada Allah atas syukur kepada nikmat yang demikian melimpah ruah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya jadi apa namanya desah mulut yang yang apa namanya tidak sabar desah mulut yang e, menunjukkan kekecewaan dan sebagainya itu ya kalau dia lo itu pun membikin orang lain jadi nyaman lo ya. Kok ini tuh, kok ini tuh tanjangnya gini. indahnya kalau kita tidak usaha seperti itu ya. ya Guys, di mak yang itu petrol masih di apa namanya? di eh uh, diganti dengan rengrengreng -reng, atau diganti dengan eh uh, mocok atau apa namanya atau apa wis dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar barangkali <tos> seperti itu percandu kita sendiri mengendalikan mulut kita kita suka omong biasakan diri mengeluarkan apa namanya hewan-hewan sikil empat melalui mulut kita iya iya seperti itu kejadiannya kita ya tapi kalau kita senantiasa yang mulut yang keluar dari mulut kita itu kita tata sesuai dengan agama dengan ini innalillah astagfirullah, Rasya Allah insyaallah alhamdulillah dan sebagainya Ya iya iya seperti itu kualitas penggendalian kita terjadi bagi kita kan itu Nah kalau yang yang keluar dari mulut kita baik-baik ya itu artinya kita menjadi orang yang baik karena kalau warrior no, anu macam-macam musik kan pasti pasti kan kan alasan karo kewanan metu kabeh gitu ya. Ya monoku iki palita cewek gitu. karena itu mari ya temen -temen, kita sama-sama ya apakah di eh, tempat kerja ataukah di tempat kuliah atau di kampung atau di kampus atau di kantor atau di meneh kita, kita berada, ya. Jangan sampai ya keluar Dari līcām kita, hal, -hal yang membikin orang lain itu tidak nyaman tidak senang, siedak enak, dan sebagainya. Ini kadang, memang muncul persoalan antara kita dengan teman teman kita, tetapi selesaikan dengan indah, dengan enak, dengan enteng dengan ngomong-ngomong, dengan tawas, sobel, tawas, sobel, sobel, Tidak dengan menggerutu, gerundelan, cak, cak, cak, cak. Atau malah miso-miso, dan sebagainya. Tidak, tidak perlu yang seperti itu. Ya. Apalagi kemudian dilanjutkan eh, mansari salimah muslimu nāmin līsādīhi wa yādīhi dan dengan perbuatan, kan, gitu. Nā, iāt, ya, tāngan, maksudnya adalah perbuatan dengan amal. Nah, kalau terhadap mulut saja kita tidak mampu mengendalikan, ya, apalagi dengan perbuatan, gitu. Mulutnya antar mērāli, kan, gitu, rasa bēcā nekā-mērās, itu mudah, gitu, dengan mulut, itu kalau mulai dari mulut kita itu mampu mengendalikan, ketika mesti sedikit kita kata, mulut anu eh, kita sesuai dengan tuntunan Allah dan rasulnya. Ya nanti perbuatan kita dia begitu, tangan kita yo ora terkile, tangan kita yo ora nyolong ya. Jadi duit cuke tapi dicolong karo konco-konco mewah, sirik apa ndang nduwe tangan seperti ini. Ya. Endeh yo yo yo repot tenan ya. Uh, tapi ternyata hilang jadi reposisi. Ini apa namanya. Jangan sampai kita terlibat hal-hal yang seperti itu. Mencuri, mengambil milik orang dengan tangan-tangannya. Bahkan tangan, jangan, jangan sampai kita meminjam ke orang ngomong, ora ora orang Andan dan sebagainya. Enggak silis kok. Masa eh, ini harinya orang yang tenang. Mungkin yang milik. Yeah? Yang melalui orang lembut. Ini perbuatan memang gemblungnya. Ya. Lah pitane karo wong gembul karo wong waras ya iki harus beda. Lah wong waras, wong ora krama mau pinjami nembung se. Yan, nah, bijin, di, ya ngono. Eh tari suruh capa baru iki iki di pinjam kemudian kedalih seperti itu aniku. Eh juga punya tangan jangan cengkil ing judul-judul kok wae cedek ngantem karo bojone karo adine karo apa-apa karo apa namanya? Kalau kucingnya berang, kalau kucing giling gitu, dia itu tua, misalnya motor itu. Apa heran dengan Ya. Juga dalam situasi dan kondisi emosi se-emosi apapun tidak layak kalau sampai kita itu banting, piring kucing, banting, guling dan ada. Tidak bukan pada tempatnya ya yeah, bisa masuk kategori laptop itu si tul arang-arangan itu jangan berbuat kerusakan di si muka bumi. Tapi ring itu jangan untuk dipecah. Ya, yang itu untuk dijaga dan seperti sebagaimana mestinya gitu. Ya. Yeah. Jadi monggo kita sama-sama berisan wendra. Maksudnya ja, kita amal, tidak harus tangan, sikil yang kita harus sikil dan Pak Jegal dan sebagainya, ya tanya wong islame bal balan de jugagali tekel karo wong liya ah rat rap po wae eh iya tak bener kalau kita sedang belajar di lapangan bal ya kita muslim yaiku cara Islam kita sedang sedang lumain bal balan ya kita ikuti cara permainan bal balan gitu teman baik kan jadi muslim yang sedang pat ya ikiku aturan bat seperti apa muslim yang sedang terlalu ya muslimnya aturan muslimnya, kemudian lintasnya berlintasnya, lintasnya berdikasi yang kita mau jadi pelajaran seperti itu ya, jangan karena kemudian karena kita menggok tiga rating, akhirnya orang lain kecelakaan ya, itu kita mencelakakan karena tangan kita karena perbuatan kita ya, harusnya orang Islam itu betul-betul menjadi pelopor-pelopor disiplin di dalam begitu per peraturan, dan bahkan takwa itu sendiri kan bisa dimaknai sebagai disiplin sebenarnya Kalau kita ambil esensinya Artinya takwa itu sering Dibetisikan sebagai Menjalankan perintah Allah Dan menjawab larangan Allah Itu kan harusnya kita disiplin terhadap aturan Allah Ya Harusnya kita orang Islam menjadi Pelopor-pelopor disiplin Ya baik dengan mulut kita Maupun dengan tangan kita Atau dengan perbuatan kita Ya Lidahnya, lisanya, mulutnya Betul-betul terkendali yang keluarnya yang sesuai aturan saja ya. Nah, kemudian juga apa namanya? Uh, perbuatannya juga terkendali ya. Uh, jangan sampai perbuatan itu banyak uh, pelanggaran-pelanggaran, apatah -apa itu pelanggaran aturan Islam maupun orang itu sendiri atau aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, kita tentunya berdisiplin untuk mengarah ke sana nah andai kan umat Islam itu seperti itu semuanya wah dunia itu nggak akan damai sekali ya ya apalagi kalau kita maknai uh, dengan makna yang lain ya muslim umaman saliman muslimu namin bisaani waydi orang Islam itu adalah orang orang yang eh uh, sejahtera damai dengan biangnya orang, orang yang orang orang Islam lain itu damai atau sejahtera dengan pisangnya pinindah sekali Artinya kita menggunakan lisam kita untuk untuk kesejahteraan orang lain. Ada saudara kita yang mungkin hampir habis masa kontraknya di Korea, tetapi ingin melanjutkan karena mungkin saja uangnya belum cukup untuk buka usaha di Indonesia. Kemudian kita dengar situ ada lowongan. Nah, barangkali bisa diberitakan, beritahukan kepada saudara kita yang lain. Oh, carane ngurus izin piye? Perpanjang izin piye? Dia tahu beritahukan kepada dia. Ya. Yeah. Jadi, membikin uh, sejahtera orang lain karena lisan kita. Ya, nah, bisa berbagi informasi, bisa berbagi ilmu dengan orang lain, ya. Nah, bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi keterampilan orang lain. Orang yang berilmu kemudian membagikannya dengan teman-teman yang lain, dia tidak berkurang ilmunya. Oh. Nah, dibagikan diberikan kepada orang lain just, justru malah semakin jajar ilmunya diajarkan kepada orang lain ya. Jadi terhadap ilmu itu, itu sendiri kita perlu mempelajari, mengembangkan dia, mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita ajarkan, maka kalau seorang guru mengajar kepada muridnya, guru mati, mudah-mudahan sudah tumbuh ribu guru-guru yang baru atau calon-calon guru yang baru dan nah, begitu. Tabu itu juga ustaz, kiai dan sebagainya, Tidak seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau seorang ustaz atau seorang kiai kok kemudian kikir di dalam berbagi ilmu, kacau seperti itu kan itu. Nah, bagaimana sikap seperti itu juga bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah kita mencari uang, dakwah itu telah bekerja, berusaha dan sebagainya bisa berbagi dengan saudara saudaranya kita sama iman, bagus sekali kan gitu. Oke. Eh Nah, saudara kita yang lama nganggur di daerah kemudian ternyata ada lowongan long pekerjaan atau dia sendiri ingin membuka pekerjaan bagaimana bisa menginformasikan kepada saudara kita yang nganggur nah, ya sehingga nanti dia dapat pekerjaan bisa jadi produktif nanti artinya konsumtif ya eh uh, senantiasa menghabiskan sumber daya mengurangi sumber daya alam dan sebagainya itu kemudian bisa menjadi produktif ya menghasilkan Ya, karena tenaganya, karena pikirannya, karena waktunya, dan sebagainya. Nah, orang orang Islam yang begitu, ya tentu sudah, sudah pasti dia akan mendapatkan ganjarannya. dari Allah kan, gitu. Ya. Nah, begitu juga, eh, dia menggunakan amalnya untuk kejahteraan orang lain. Ya, bagaimana, eh, apa namanya, dia bisa membantu tenaganya. Eh, untuk orang lain, sehingga ya orang lain maju lah di dalam berbagai hal. Kalau di rumah ada kerja bakkti itu kerja bakkti kalau mungkin di kantor di di di tempat industri itu tempat bekerja ada temannya yang kita eh, kok agak masuk angin dan sebagainya bagaimana dia bisa menghandral pekerjaannya dan sebagainya bisa membantu sampai dengan yang lain ya ada temannya yang sakit bagaimana diajak ke poliklinik dan sebagainya segera ditangani dan sebagainya tengan ya Memang ajaknya Islam itu mengajarkan yang seperti itu. Banyak beramal sholat ya untuk keselamatan di asrat kita. Hanya orang-orang yang mereka itu apa namanya, berorientasi hidup ukrawi, hanya orang-orang yang mengharap ya, keselamatan nah, akhir aja. Yang mereka itu ma mampu dengan enak, enteng mengorbankan apa yang dia miliki waktu tenaga pikiran harta nerta, benda, uh, lisan, perbuatan, dan sebagainya untuk orang lain. Ya, eh maka nah, orang yang tidak uh, yakin kepada kehidupan akhirat ya kadang baik kadang buruk per kandung suasana hati terhadap hubungan dengan orang yang berhubungan dengan dia dan Tetapi nah, kalau kita itu betul-betul ikut kita orientasinya dalam keselamatan ulawi ya orang seperti itu tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan nekang karena panas ya. Setiap saat dia siap untuk bermalsalah dan memang dia sangat sabar Ya paham betul menaati yang salehan paling nafsi lawan asfa laika. Ya barang ya, siapa yang berwis sama rasalah, amal itu amalnya dia akan kembali pada dirinya sendiri dalam arti yang pribadinya semakin hari menjadi baik ya dan juga nanti di akhirat dia akan mengunduh pahala ya dari amal-amal salehnya itu. Tetapi kalau dia beramal kalah ya begitu juga pribadinya menjadi semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek ya di akhirat pun juga akan nuntut kuairo kabar berita di maka ada ayat mengatakan apa namanya bahwa jika ada fa'inna ma yukayyidul nafsi seorang siapa yang sungguh-sungguh -sungguh, maka kesungguhannya akan dikembalikan akan kembali pada diri sendiri dan, siapa yang akan kembali di di kepada dirinya sendiri dan sebagainya baga itu memang betul eh nah, semua amal kita itu hakikatnya merupakan langkah-langkah menuju kepada pembentukan pribadi yang, baik, yang pribadinya menjadi baik maka yang jelek ia ya, akan menjadikan dia pribadi yang selek ya maka Mariiya kita berusaha semaksimalnya untuk memanfaatkan lisan kita dalam makna yang kedua ini memanfaatkan lisan kita untuk menjadikan diri kita sejahtera teman kita sejahtera orang-orang besar sekitar kita sejahtera sejahtera sesama saudara be uh, muslim sejahtera juga termasuk bedanya dengan lisan termasuk juga dengan perbuatan baik nah, itu menjadi sedikit sebagai apa namanya pengantar diskusi kita pada uh, sore hari ini barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan monggo waktu uh, kita manfaatkan semua waktunya. Eh <tuh> terima kasih Ustaz. Eh <tuh> Ustaz. Ini pertanyaan dari Mas Sutresno yang ada di Jogja. <tuh> ya. Yeah. Uh, Ustadz, uh, tadi ada berita dari TV diberitakan bahwa Bumser NU ikut menjaga keamanan Natal di gereja kemudian ada seorang teman mengatakan dasar dalilnya surat Al-Hajj uh, ayat 40 uh, itu bagaimana Ustadz, mohon diterangkan uh, dan tadi ada kabar katanya dari kita juga mengeluarkan Satgasnya Ustadz, uh, mohon penjelasannya Ustadz. ya ya, mohon dibaca ayatnya Kali Quran surat ahad surat ke duauh dua aya empat puluhlahminaraj ala la urejuming diyarihim bi bigouri ha ila ayakulu rammba naulo walalau-ula jalah hinna sa du biba la hindimatso -bib o wa waslawawa wa, wa masji tu karu fihas mulahi katsirah wala yangsuranallahu ma yangsuru innallaha laqawiyyun aziz oh. yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia Dengan sebagian yang lain Tentulah telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja Rumah-rumah ibadat orang Yahudi Dan masjid-masjid yang dalamnya banyak disebut nama Allah Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa Iya, yang ditanyakan apanya tadi sebenarnya? tentang satgas dari itu yang mengamankan gereja itu Ustaz. Iya. Ya kan wajar dong di dalam perang saja Rasulullah itu melarang membunuh pendeta-pendeta, membunuh anak-anak, membunuh wanita ya, perang tua dan sebagainya. Di dalam perang saja kita dilarang untuk merusak gereja ya, tempat-tempat ibadah apalagi di masa damai seperti ini maka kalau orang Islam itu membantu saudaranya Nasrani itu untuk menjaga gereja itu ya sudah pas karena kenyataan ya kenyataan juga ada yang gereja yang dibom. bomun itu artinya akan dirusak perang itu tidak boleh merusak gereja kok ya apalagi masa damai merusak gereja ya tetapi orang orang yang jahat itu sekarang itu ora peduli ya ya ana no gereja dibom ana masjid juga dibom ana candi juga dibom jenenge tekone kepiye iki kita ya wis tidak worthi kan gitu ya saka dari itu tidak salah kalau ada pancer yang ikut menjaga dan sebagainya ya yang ya ora mung jaga gereja jaga sing dan itu kan nah perlu malah kanser itu juga menjogo majelis c_m_mpa yang dikepung war ruang terang beang barang kae kan gitu mau oh, itu tempat pengajian dan sebagainya gitu ya jadi baik baik saja boleh bolehleh saja ya sekali lagi, dalam perang saja kita dilarang untuk merusak gereja apalagi di masa damai maka wajar kalau bancer, di masa damai seperti itu gereja kita ada ketika ketika di Ponprano bejo masjid barang dipo mana masjid juga cocok untuk nunggu mudah-mudahan bisa dipahami kita temmasalah yang serius tentang itu itu okay? ja, kasih, <coughs> e, pertanyaan selanjutnya kita menabung di eh dan Bolehkah kita menabung uang dalam bentuk deposit misalnya depositnya 100 juta setiap bulan kita mendapat bunga 500.000 Ustaz itu di bank syariat. E, mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Eh iya kalau itu memang bank syariat, kemudian akadnya sesuai dengan syariatnya ya boleh-boleh saja toh. Artinya di situ ada apa namanya? ada hijab kobolnya itu ya, eh mungkin bagi hasil atau bagaimana kalau kita bicara tentang e, tabungan atau bicara tentang deposito gitu ya, bagi hasil, nanti kalau keuntungannya bank itu e, 100 misal saja, nanti untuk yang titip uang untuk usaha diperlukan itu dapat mungkin saja e, 55 persen nomornya gitu, yang 45 persen itu untuk tangannya dan sebagainya untuk personal, pegawai dan sebagainya sebagainya jadi riba atau tidak riba tergantung uh, apa namanya uh, ikral di awal hmm. eh ketika menandatangani perjanjian itu sendiri ya eh uh, kalau itu pinjaman kemudian dikembalikan harus dengan tambahan sekian misalkan itu ya... Itu nanti jadi riba, tetapi kalau masalah pinjaman nanti dengan model jual-beli, memberikan keuntungan sekian, kemudian dibayar setiap kali, ya bisa saja, sasa saja. Ya, insyaallah kalau caranya seperti itu halal ya. Kalau nah, kita nabung di bank syariat yang dikatakan sebagai bank syariat, atau bank yang tidak memakai kata bank syariat pun boleh halal seperti itu. Depositonya itu dengan bagi hasil dan sebagainya eh sudah secara ikrar diawal tanda tangan depositor itu, itu. Nah, cara seperti itu walaupun banke tidak mengatakan bank syariah ya halal apalagi oh, kemudian itu dikatakan syariah, halal syariah eh kemudian ikrarnya tidak sesuai RI ya halal sajaan itu. Nah, cuman yang kita kan uh, on the bank syariat, tetapi operasionalnya tidak sesuai dengan nah, ini itu. Ya. Di mana-mana banyak terjadi ya model apa namanya? tari-tarian atau nyanyian atau musik atau budaya yang katanya eh uh, islami tetapi ternyata tidak islami. Token yang sesu, uh, katanya sesuai syariat tapi tidak sesuai katanya uh, sesuai dengan syariat tetapi eh sarti itu kan banyak juga formula juga yang pakai pakaian untuk dudung ya tetap tetap rambutul depan sikil itu tetap tetap pakaian maupun pakaian tetap pada ini ide kita settingan jar A ini insyaallah kalau akad di awal perjanjiannya dengan model tadi hasil di jalan pada tadi Nah, meskipun dia dapat keuntungan ya memang dapat keuntungan ya, ya diambil itu halal insya Allah tidak termasuk ribal ya kan Mas Nadi terima kasih Ustaz e, masih menyambung ini tadi itu seumpam, seumpamanya kita mau mendepositkan uang itu dengan niat untuk mencari bagi hasil itu niatnya untuk mencari eh untung dari bagi hasil itu boleh nggak Ustaz Oh iya, nah jinana deposit itu kabeh nguleniate golek untung, nabung niate golek untung. Nabung golek niate orang golek untung ya, apa, tapi ngulung-ulung. Ya, niate deposit itu ya golek untung lah ngitu. Ya ja, kalau jin sana ada untung sama-sama share ya, lebih Jadi karena deposito itu uangnya diputar untuk usaha, oleh peminjam-peminjam dari bank itu sendiri, nah bank meminjam dengan bank itu sendiri dengan model apa namanya? eh uh, jual beli tadi yang gitu ya, sehingga banknya juga dapat keuntungan akan nah, keuntungannya yang dibagi hasil dengan orang yang mendepositokan uang itu. Ya. Yang penting kan kalau sesuai dengan eh uh, syariat eh nah, dengan tuntunan Allah ya jadi Bapak ini ada yang yeah. mau nabung mau cewon mau nyadi butakang mau cewon to rano niate dagang kok arpur biar pok gede apa bobo pada bue ora mungkin ngitu semuanya cari untung ya jadi kita mau untuk tanya apa sedikit yang penting sesuai dengan syariat bertahan hidup baik kami hidup kalau mau sama-sama sesuai syariat kemudian ada yang kok untung mungkin ya. Nah, kalau ada yang itu untuk banyak ini intensif ya mesti aja enggak tuh jangan terlalu banyak gitu. Eh, itu aja cara seperti itu. Dan itu boleh insyaallah, jadi tidak ada masalah ya karena depositonya itu eh dengan ikrar bagi hasil, tidak dengan ikrar mendapat tambahan sekian dan sebagainya nanti dikhawatirkan termasuk riba gitu Itu tadi Ya, terima kasih Ustaz. Eh kemudian ini pertanyaan tentang hawa nafsu, Ustaz. Tentang hawa nafsu. Iya. Yeah. Okay. E, ketika kita mencari harta masih merasa kurang, kurang, kurang dan kurang. Eh apakah yang demikian bisa dikatakan belum bisa menundukkan hawa nafsu, Ustaz, walau kewajiban juga tidak di sebagai hamba Allah. Sudah salahkah? Salahkah kita berlama-lama di luar negeri karena belum merasa cukup, Ustaz? Oh, ya, itu tergantung. Tergantung, hati ini itu sejak-jak jadi pie, kan, gitu. Nah, ya, hati ini niatnya itu sebenarnya bagaimana, ya? Kalau seseorang itu dia mencari harta, karena paham betul, ya, paham betul bahwa saya untuk menafkai keluarga saya, saya butuh banyak harta, untuk berdakwah saya bunyi banyak uang modal uh, untuk amar saleh kebaikan saya butuh ini butuh itu kemudian dia banyak mencari atas, sebanyak bayanya untuk ditumpahkan ke arah kebaikan sebanyak-banyaknya yaitu tidak ada masalah ya oh uh, yang namanya Abdurrahman bin Auf itu seperti apa Ya, teman-teman kita di Korea sini ya, sebanyak apapun teman-teman kita di di Korea, di Bali, itu di ke kebatine surga Korea go Bali, urung apa tak kira dibandingi karo apa yang diterang di elak Zaman bin Abu itu. Ya. Salah satu impact kan sering ya disampaikan di kajian-kajian kita bahwa begitu beliau itu ketika diberitakan masuk dengan cara merangkak masuk surga, maaf, masuk surga dengan cara merangkak. Itu beliau kemudian akhirnya berpikir mungkin harta saya ini yang menyebabkan hmm. saya masuk surga dengan merangka. Maka kemudian harta yang baru saja dibawa dari luar negeri itu 700 ekor ontak diserta sepuluh jagangannya itu. Diimpakkan untuk baik rumah. Saya ini satu unta yang berguna. Maksudnya 10 yuk, 10 yuk enak gampang. 10 yuk enak gampang. Penggir pengatas itu sudah berapa itu 500 ping 10 juta coba bayang noh. Per oh, itu 7 miliar ya. Kalau orang 10 juta siji, wah sudah berapa itu sudah uh, 14 miliar. Itu kayak ontane tok, durung dagangan yang ada di dalamnya. Coin dagangannya juga emas, permata, kemudian sutra, mungkin semua tempat-tempat yang ada di ya, di situ ya, termasuk mungkin bahan makanan, makanan-makanan gitu kan banyak sekali į eh? nah, kita sa patCalaisu mgaes FourkALLYki aš neto āeš完全 kārītsā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā ā hartanya untuk itu ā yang seperti itu paham betul ā ā ini perlu ā banyak paham betul ā ā ā ā anak istri itu perlu harta banyak dan ā ā ā Tapi kalau kalau kita mencari rasane kurang rasane kurang rasanya kurang itu karena kita itu serakah hubung dunia perkara ya de maut. Dan itu yang ngerti diri kita sendiri. Ya, pulis yang celaka seperti itu kan gitu. Yang serakah seperti itu. Nah, kalau sudah ada perasaan yang seperti itu lebih baik dia pulang segala kembali karena nanti justru apa namanya, Gusti Alamu okay. Gusti Alamu, gampang-gampang gitu tanpa ada ketik mu itu itu ya harta itu sendiri jadi kan gitu ya, apalagi Rasulullah mengatakan, kalau tentang harta itu, yang namanya manusia punya satu lembak emas, ingin lembah emas yang kedua yang sudah punya lembah emas kedua, ingin yang ketiga tidak akan berhenti, sampai akhirnya mati pun belum iya kalau tidak mati tidak akan berhenti seperti itu nah yang seperti ini yang ngerti hanya kita sendiri sekalipun mungkin kita masih bersakat masih beintak dan sebagainya tetapi suasana hati ketika kita ngoyak olehlek bonndo itu seperti apa itu yang kita tahu maka dilurusikan supaya sesuai dengan Quran sunnah eh nah, kita bisa melihat berapa persen yang kita keluarkan untuk bisa bililah nah, kita itu memang betul betul arahnya untuk dakwah arahnya untuk menegakkan kalimat Allah dan sebagainya itu kita bisa lihat 2 persen kalau ternyata info kita itu ya hanya ngurus dua persen paling kan lima persen itu ter pertanyaankan komitmennya mencari harta karena Allah perlu dipertanyakan seperti itu sekali lagi, ya sekali lagi kalau ada suasana yang seperti itu dirahmati kita Kemudian kita perlu mengecek diri kita masing-masing, berapa persen dari harta yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Kalau kira-kira mengenai sekitar lurus setengah persen, lurus sampai lima persen itu yang baru kita kita keluarkan untuk bila, maka perlu jadi pertanyaan itu. Mungkin saja saya mencari harta karena cinta saya kepada harta, bukan karena Allah, bukan karena perjuangan, bukan. saya kalau saya seperti itu. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa bertanya kepada orang lain, masing-masing bertanya kepada dirinya sendiri, kan gitu. Para sahabat itu dalam menafkakan harta itu, itu uh, jelas, jelas, jelas banget banget. Terus manting-lampor deh, ya. yang pernah saya baca, ya, dari satu riwayat itu, pernah menafkakan 940 ekor ontar, ditambah dengan 60 ekor kuda, ketika di apa, dalam satu perangan itu Rasulullah mempersiapkan perangan. Ya, ketika pasukan dibariskan ternyata tidak punya, tidak punya bekal untuk berperang. Kendaraannya ono, tapi bekalnya ono, masih dengan jalan. Ya, kan nggak bisa seperti itu, harus ada bekal lagi. Rasulullah Ber Ndiko berpikir atau di depan pasukan barang siapa yang mau apa namanya ceritanya, gitu dalam kisah itu. Uh, barang siapa yang mau membiayai, barang siapa yang membiayai pasukan ini Ya, maka desa mereka diampuni bagi yang diperangkam maupun disumbita. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ceritanya mengambil 10.000 dinar. 10.000 dinar biaya kasutan itu. Satu dinar itu 4 gram emas. Ya. 4 gram emas 40.000 seuhribu kali empat batju empat puluh kilo okeh empat puluh kilo sekali sekali infaang kan ya itu ya iya seperti itu arti yang mencari sebanyak tetapi perjuangan itu membutuhkan begitu enteng tenak jadi tidak menjadi budaknya harta Tetapi harta itu betul-betul dia tundukkan untuk keselamatan di akhirat, untuk menunjang perjuangan bisa dirilah. Kita ingat, dia, dia terkenal suatu hari Umar di Sotok merasa senang. Karena dia berimpak dengan harta yang lebih banyak daripada impaknya Abu Bakar. Dan dalam hatinya dia mengatakan, baru sekali ini saya impak melebihi Abu Bakar. Tetapi kemudian ketika ditanya, uh, Rasul Nahai Umar, apa yang kau kesukaan untuk keluargamu Dia kira-kira sebanyak itu ya Rasulullah. Artinya Umar menimpak 50% dari harta kekayaannya. Lalu nah, ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya, apa apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Yang kusiakan untuk keluargaku Allah dan Rasul-Nya." Artinya dia nyisakan seluruh harta kekayaannya. Nah, terhadap orang-orang atau teman-teman yang, yang dia itu, uh, katakan tadi, kurang, kurang, kurang. Boleh dunia terus jadi, Umpama. umpamanya sekarang. Pimpinan kita mengambil keputusan, ayo sekarang 10% dari harta kekayaan masing-masing itu diupakan di satu wilayah. Wah, ya, tak wakil banget ya, emang-emang. Makan ada perasaan seperti itu. Berarti dia sedang menjadi budak harta offrir tetapi ketika imam piimpiran kita ngajak seperti itu dia sambut dalam senang hati nah, karena kesempatan saya uh, untuk berimpa kebelah ini mungkin besok saya sudah tidak punya kesempatan lagi bahkan tidak hanya 10%, wahai pimpinan saya 20 saya keluarkan Umumnya seperti itu wah yaitu eh, ya perlu diajungi seperti itu rugi korea rugi rugi Amerika seperti itu nah, jadi itu ya kecintaannya itu betul-betul kepada Allah, kepada Rasul dan kepada jihad gitu? Ya? nah mari kita ingat kita, kita buka lagi dalam surat atau bah ayat 24 itu silakan dibaca surat atau bah ayat 24 tentang masalah kecintaan itu ya ketika seruan jihad menyeru seperti itu kemudian dia sambut dengan senang hati seperti sambutan dari Usmān bin Affān radiyallāhu wow, ja. ja, 'anhu. Ya, silakan. Qur'an Surah At-Tawbah ayat 24. Qul ingkana abāukum wa abādun wa ikhwānakum wa at-tūqūm wa ašīratukum am bal loktaraftumūhā wa dijāradum tašāunā tašadah. <tuh> Wa masakin turadawnahu ahabb ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi hatta ta'tiyahu bi amrihi wa la yahdil qawmal fasiqin Katakanlah jika bapak-bapak anak-anak saudara-saudara istri-istri kaum keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad dijalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. iya yeah. Jadi sikap kita bagaimana ketika berhadapan terhadap dua pilihan ya untuk menafkahkan harta. Ya. Kalau ternyata terhadap seruan-seruan bisa pilih dia tanggapi dengan maksimal. Ya, faiza amartukum bisyai fa'thimni masta'atut, bila kuperintahkan tentang terhadap sesuatu maka laksanakanlah semaksimalmu ya kita terinfak dengan semaksimal kita dan sebagainya tidak ada rasa kikir di dalam hati kita gitu ya nah itu sukses namanya tetapi kalau untuk seruan bisa billah ternyata kita itu ble ya tetapi kalau untuk nupakke mobil anake nupake helikopter bojone dan sebagainya helikopter mau remote kontroll barangkali oh itu kita senang dengan bahagia, bangga, sekali dan sebagainya Uh, Sementara kalau untuk visabillah ternyata kita berat dan sebagainya, yaitu kita sangat. Kalau kita itu terserang penyakit kubut ya Cinta kepada dunia. Nah, oleh karena itu kalau ada perasaan-perasaan ingin memperpanjang-perpanjang di Korea, kita sendiri yang mengoreksi. Karena apa ini? Karena kecintaan saya kepada harta dunia? ya Atau karena kecintaan saya kepada Allah Rasul dan jihad? ya kalau memang dipersiapkan untuk jihad bisa kujelah untuk berdakwah untuk untuk mendukung perjalanan dakwah dan sebagainya tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga wah mulia itu bagus itu ya barangkali perlu kita kerombongan orang yang pintar gulek duit di negeri luar-luar negeri kemudian kirim ke tipisannya ke dalam negeri untuk perjuangan bisa bila atau bahkan menempat di Korea situ gulek duit jahat nanti kita tanggui dari Indonesia untuk perjuangan di Korea dan sebagainya yang pintar ke Korea on the mochamkan mereka. Begitu juga objektif ke Amerika. Ya, tadi embryo, embryo orang yang pandai mencari uang, apakah pandai reparasi uh, elektronik, pandai reparasi elektrik atau pandai reparasi motor mobil dan lainnya, perawat, dokter dan sebagainya kirim ke Amerika karena dulu agak saya ya kumpulkan uang dulu, sana. Nanti, sampai saat kita kirim da -da -da -da kita sana untuk hidup di sana dan betul-betul eh ideologi melawan kaidah yang ada di sana kan gitu. Oh, indah sekali seperti itu. Ya. Yeah? Uh, Perginu ke Korea, pergi kamu ke Amerika, pergi kamu ke Jepang, betul betul. Ya, yeah? untuk perjuangan mendatang. Mungkin dalam waktu lima, tahun belum bisa Kawinu, tinggal di situ kamu untuk menerima jai nanti sana. Jadinya, imbriu -imbriu yang tumbuh di sana. yang mana-mana untuk menyebarkan kalimat Allah ini moralnya ja, tetap berdoa ja. kok ya rumah entah apa apa Nah, suasana hati yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan memang sungguh-sungguh mencari harapan dan kesabillah ya kalau sampai dari harta sekedar untuk pemoasan uh, pribadi dan seperti kita saja itu. Itu maksudnya di mudah-mudahan bisa dipahami. <tuh> terima kasih Ustaz. E, pertanyaan selanjutnya. Eh Ustaz, e, adakah tuntunan salat Isra Ustaz? Salat Isra yaitu salat dua rakaat antara waktu subuh dengan duha Ustaz. Iya, ada sholat Israq ya. Bukan Israq, tetapi Israq, Israq. masyrik itu timur Israq ya, artinya Sholat di pagi hari itu uh, Tetapi banyak Ulama yang memahami sebenarnya sholat Israq Itu adalah sholat duha Yang dilakukan Di awal waktu Gitu ya Sebalik lagi sholat duha yang dilakukan Di awal waktu duha Itu di, sering disebut sebagai sholat Israq Dua rekaat Dua rekat, dua rekat, begitu. Ya, boleh saja sekitar setengah tujuh pagi, itu ya, salat dua rekat, kemudian nanti saat istirahat, jam sawah sepuluh lagi, ya, dua rekat lagi, dan sebagainya, atau empat, enam, sampai duaapan rekat maksimal, boleh-boleh saja, kan, begitu. Nah, monggo, urangin tak kontak, tetapi diamalkan, ya, salat ke depan, di awal waktu, kan, begitu jadi bukan sebagai apa namanya salat yang terpisah sebagai salat istirak sendiri tapi itu bagian dari salat duha di awal waktu salat ini itu seperti eh <tuh> izin Ustaz eh dan apakah ada tuntunannya Ustadz, salat safar sebelum berangkat Ustadz? yang kami ketahui salat safar itu kan eh uh, sehabis pulang dari bepergian tapi katanya ada yang menjalankan sebelum berangkat itu Ustaz apakah ada tuntunannya Ustaz Ya, selama ini belum pernah kita temukan dalilnya di majelis-majelis Al-Qur'an belum pernah menemukan dalil ya salat dua rakaat sebelum bepergian yang dikatakan sebagai salat safar itu kan itu. Yang biasa Rasul eh lakukan itu ya, sepulang dari pepergian ya, pulang dari safar sebelum masuk ke rumah beliau itu di salat dulu dua rakaat di masjid. Ya di apa namanya? Kalau beliau mau pulang ke rumah, ke masuk ke rumahnya tempat tinggalnya Aisyah itu ya. Aisyah itu ya. Itu kan pintu masuknya itu juga lewat masjid itu, dekat mikrofon itu, dekat mimbar itu ya. Eh, dekat mimbar itu sehingga beliau tentu pulang dari safar, masuk masjid salat dua rakaat, salat kemudian masuk ke dalam rumah kan gitu. Ya, orang sekarang itu suka mengadada masalahnya ada sekelompok masyarakat yang mereka itu tidak menganggap eh uh, tidak menganggap keliru salah untuk mem memperkenalkan peribadatan priibatan baru ya menganggap yang seperti itu kalau sudah disepakati oleh ulama apa namanya tidak termasuk kitaah yang itulahlah deasa mereka yang seperti itu bagaimana itu wajar kalau kemudian membongkar perpadanan perpadanan baru ya was-was saja karena memang mereka yakin yang seperti itu tidak keliru gitu. Ya gitu kalau sudah demikian kan kita saling menghormat saja. Biarkan mereka seperti itu ya kita tidak tidak perlu melaksanakannya kalau memang tidak ngerti dalilnya atau tidak ada dalilnya sama sekali kan gitu. Ya. Nah, kita sebagai uh, orang Islam ya harusnya saling menghormati dan juga lapang dada. Ya, siapa yang menjadi hakim itu adalah Allah dan kita masing-masing ini kan gitu. Ya, kalau memang tidak ada arus ya, kalau memang tidak ada dalil ya, kita harus paham, man amila amila, man amila amalan laisa alaihi amruna wa Kalau siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya, perintahnya dari kami wa huwa maka dia tertolak. Ini konteksnya adalah ibadah kan hidup. Ya dan e, bagi kita mestinya kalau tidak ada dalil dari Quran maupun sunah ya dah atau Rasulullah tidak pernah mengamalkannya ya sudah kita tidak perlu mengamalkannya kan gitu. Kita perlu pahami betul berbicara masalah ibadah semuanya haram. Selagi kita harus pahami betul dalam masalah ibadah, ritual ibadah semuanya haram kecuali yang dituntunkan oleh nabi, yang diajarkan oleh nabi ya parla nah, la fiwas bagi satu-satunya pemegang otoritas untuk mengajarkan agama, mengajarkan ibadah itu kepada manusia. Ya, jadi semua ibadah haram kecuali yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya dari Allah kan ya, maka dari itu muncul kaidah tiga yang mengatakan al-aslu fil ibadah itu al-ibtida', yang namanya, dasar pokok asal dari eh uh, ibadah itu adalah al -ibdita kita termau ikut bisa ya. Bang kita siapa? Tentu saja mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Nah, ini nanti dalam konteks muamalah, kita harus paham betul dalam masalah muamalah, apakah itu makan ataukah itu minum nikah ataukah itu ini itu dan sebagainya, bacaan membaca ya, baca membaca itu semuanya halal. Kecuali yang dilarang, ya. Maka dari itu, di dalam masalah muamalah ini harusnya orang Islam menjadi orang-orang yang pandai berkreasi. Ya. Bukan masalah ibadah, kita itu berkreasi. Ibadah harusnya dijaga paten dari awal sampai akhir, kiamat nanti harus jaga kemurniannya, keasliannya. ya Masalah ibadah, kita tidak perlu menambah atau mengurang. Masalah ibadah yang punya otoritas hanya Nabi, ya yang berasal dari Nabi itu saja yang kita amalkan. Lain dengan mazlamuamala, semua semuanya boleh, kecuali yang dilarang, gitu. Kita mau minum, apa saja boleh, silahkan, ya. Apakah itu Coca-Cola, Tanta Sprite, ya, dapet cendol, es tegan, leken, dan sebagainya. Oh, minum boleh, silahkan. Ya. Tetapi, tidak boleh minum homer, ya. Dan juga minum-minum yang memabukkan, tidak boleh. Kuru muskirin homerun, wakuru homerun, harlemun. Semua yang memasukkan itu termasuk homer, dan homer itu haruman gitu. Makanan juga begitu. Semua makanan boleh kamu makan, ya. Kecuali ini, ini, ini, dan sebagainya gitu. Wanita juga begitu. Semua wanita, jenis wanita kamu boleh nikahi. Kulit putih, kulit uh, hitam, kulit kuning, kulit lorek-lorek boleh. Yang lain tuh para anakmu, mu setilmu kawaku ajimu dan sebagainya hanya sedikit sekali para yang itu ya maka kita yang ngaji ya ee mutunya kaummu ini jaga betul ya jaga dengan hati-hati jangan sampai kita beramal ibadah yang tidak ada tuntunannya nggih itu maka di uh, mudah-mudahan bisa dipahami Uh, ya, terima kasih Ustaz uh, Pertanyaan selanjutnya ini Masih ada itu beberapa pertanyaan Ustaz Ustaz uh, bagaimanakah Kalau ada orang yang mengucapkan Merry Christmas atau Happy New Year uh, Kita menanggapinya dengan Senyuman saja uh, Apakah sikap yang terlalu uh, Dibenarkan Ustaz uh, Ini ini uh, Kalau kita itu Memang memahami ya Uh, bahwa apa namanya selamat natal itu merupakan peringatan uh, apa namanya ucapan selamat terhadap kelahiran Yesus sebagai anak Allah. Oh jelas yang seperti itu tidak benar kan gitu. Gereja kita sudah perlu salah. Tetapi kita perlu pahami Wong barat itu ya, Wong barat itu. Ketika dia mengucapkan merry christmas, merry christmas itu ya ya mulut hanya mulut itu. orang-orang yang tidak beragama di sana juga meng mengu mengucapkan merry christmas. Tambangane kaya nang Indonesia itu ya, samangane nang itu, orang Islam orang Islam itu mereka merayakan lebaran. Sama-sama begitu. Jadi kalau orang Barat yang mereka itu ngomong Merry Christmas begitu itu sebenarnya mereka enggak enggak peduli dengan apa itu anak Allah atau tidak, itu peduli karena mereka mereka banyak yang mereka itu tidak beragama. Ya tetapi kalau kita betul-betul mau konsisten ya kita ya gue ngomong saja thank you very much gitu. ya terima kasih banyak itu ngomong saja terus terang eh muslim ya yeah, I am celebrating Christmas dan sebagainya puliknya terang ngomong itu saya seorang muslim saya tidak sedang mau mem memperingati Natal Christmas dan itu benar saja sekarang ini nerawangannya wis matur nunung, thank you very much ngono ae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 Jepang itu juga orang-orang mari krimer itu ya mereka itu wong Sinto, mereka itu ya kebanyakan guga mah jadi ora-a punya teguh pendirian yang Jepang itu juga dalam konteks amo itu ya kalau nikah mereka suka nikah dengan cara barat nupakkan putih bersih kaun yang demikian berjumpai dan sebagainya tapi mau konek mati yang up pacarannya jangan nupaoh eh itulah anehnya ya orang jepang seperti itu Nah, ya tidak, eh, terima kasih itu aja Kalau wani ya dikandang, saya mau kan itu Gitu, gitu Mbak Gadi <tuh> nah, Terima kasih, Ustaz <tuh> e, Masih ada pertanyaan ini, Ustaz Iya, mari saya otak dulu e, Ustaz, kadang saya mendapat makanan dari orang Korea Dan makanan tersebut ada dagingnya Yakni daging ayam atau daging sapi Padahal saya ragu, padahal saya ragu-ragu dengan daging tersebut dengan mengatakan saya tidak makan. Tapi mereka, uh. tapi mereka memaksanya, Ustaz. Uh, sementara uh. sementara ini kadang eh uh, saya bawa pulang tapi teman-teman yang makan. Pernah sesekali saya relakan uh. tapi hati saya berat juga mengatakannya. Uh, pertanyaannya bagaimanakah seharusnya Ustaz tindakan saya mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, yeah, pizza kamu kapan kepada, kepada dia kepada dia. Oh, sorry, I'm not eating this. I'm vegetarian for religious reason katakan begitu. Maaf uh, saya tidak makan ini karena eh uh, saya itu vegetarian karena alasan agama kan gitu. Sehingga dia tahu kalau vegetarian, nanti kalau nyego kamu lain kali itu akan dicarikan yang vegetarian gitu apa mungkin ada yang um halfly vegetarian for the recitation. Nah, mereka akan bertanya eh uh, why you halfly uh, vegetarian diet? Kenapa kamu separuh vegetarian? Ya, aku ngomong saja, ah, uh, because I still eating fish, shrimp dan sebagainya begitu. Saya masih makan eh uh, apa namanya? fish, ikan, pasti makan eh uh, apa namanya? shrimp itu udang dan sebagainya seperti itu, seafood dan sebagainya. Sehingga besok kalau dia nyuguh atau memberi tawaran pada kamu dia akan berikan seafood atau ikan mereka juga biasa makan ikan, ada mak yang makan apa namanya udang dan juga ada makan uh, vegetarian atau juga mereka yang vegetarian kan gitu. Sehingga tidak muncul kekakuan di antara kamu dengan dia. Eh uh, kalau kamu diem saja, nanti mereka sering memberi tetapi akan bertanya-tanya anak diberi kok selalu tidak mau makan, selalu digobbali kok kayak dibuang-buangan Nah, kalau kamu ragu bahwa itu haram, eh uh, memang betul-betul bukan dari orang muslim, kok kamu berikan pada orang lain ya. Kamu kan berarti memberikan makanan haram kepada orang lain kan gitu. Jangan seperti itu. Oke. Jadi, eh uh, boleh saja kalau makannya itu yang dagingnya rasa dimakan gitu toh. Ayamnya rasa dimakan, tetapi sayurnya yang lain dimakan atau lauk sambal saja dan itu enggak apa-apa kan gitu. Ya, banyak teman-teman yang mereka mereka menjaga diri dari barang yang haram itu, ya, di kantor-kantor, di kampus-kampus, di tempat-tempat uh, kerja juga seperti itu makanya. Teman-teman lain mereka itu mungkin makan ngetepok lombok ayam panggang dan sebagainya, dia memangan sayur sama sambil to sego sambel sama uh, sayurnya yang ada, maksud sayur itu lalapan dan sebagainya yang etnis dan nikmat sama, sama nikmatnya kan gitu yang satu itu memperoleh nikmat sensual ya makan ayam panggang tapi yang satu lagi tidak makan ayam panggangnya makan sambelnya makan nasinya dia tidak mendapat kenikmatan sensual tapi dia mendapat kenikmatan moral kenikmatan spiritual di situ nah, sehingga kita ingat perpose jima ngun nas dan apa namanya eh, ayam panggang dan sebagainya nikmat begitu Eh, ternyata yang makan mengkaruh sambil karo lalapan itu nikmat rasane karena ada kenikmatan oral ada kenikmatan spiritual di situ ya sama nah, tingkatkan kita tingkatkan kualitas keberagamaan kita ya menuju yang lebih baik ora asal gab wa kalau arah nggak peduli pangan wa nah, carane ora begitu antara neng wong wong maukmin karo wong kafir kan gitu nah saya kira yang bertanya itu sudah cukup hati-hati cuman sekarang eh, tinggal perlu meningkatkannya menyatakan seperti tungan itu tadi ya Maaf eh, saya tidak makan daging karena alasan itu